Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa di manapun Anda berada, pendengar di manapun berada. Alhamdulillah malam hari ini bisa kembali mengistiqomahkan majlis Ar-Raudah dalam keadaan sehat wal -afiah. Insyaallah yang sehat awet sehatnya. Yang sakit mendapatkan kesembuhan dan kesehatan selama-lamanya Amin Allahumma Amin InsyaAllah Mulai Jumat depan Kurang lebih kita akan mengawali majlis seperti yang saya awali tadi Nanti akan saya bagikan uh, lembarannya Jumat depan saya buat yang cetak yang bagus dulu Ya, Nanti ada doanya Doa uh, Wirid Tauhid Biar bisa dijadikan Bikir harian di rumah masing Masing insyaAllah Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tafsir fatihahnya kita mulai jumpa depan ya Pada malam hari ini Saya ingin ngajak semuanya Untuk Membenahi diri Mengawali Langkah lagi Dan menyusun Strategi Untuk mendapatkan Cita-cita yang paling tinggi Yaitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala Judulnya Allah itu ridho Kalau kita melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Kan begitu ya Allah akan ridho Kalau kita melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Yang jadi masalah Yang jadi masalah Setan itu ada Betul Setan itu ada Nomor dua, nafsu itu juga ada. Ya, Nomor tiga, hawa itu juga ada. Nomor empat, dunia itu juga ada. Nah kita kalau mau dapat ridhanya Allah, kita harus bisa mengalahkan hawa, mengalahkan nafsu, mengalahkan dunia, mengalahkan setan. Tidak mungkin bisa mengalahkan Kecuali bila ilm, Kecuali dengan il, ilmu Karena yang saya sebutkan tadi Semuanya itu tukang tipu Setan itu hobinya nipu Dunia itu hobinya nipu Hawa itu juga hobinya nipu Nafsu juga hobinya nipu Dan tidak ada judulnya penipu budu Ada penipu budu Penipu itu mesti pinter Pinter apa? Pinter nih Penipu, ya, pinter berdusta, pinter ngapusi itu ya kalau bahasa Jawa, pinter membohongi orang, membodohi orang, pandai di situ penipu. J Jadi masalah lagi penipunya ini tidak kelihatan, setan itu yang nggak kelihatan, nafsu itu yang nggak kelihatan, hawa itu yang nggak kelihatan, dunia juga nggak kelihatan. Jangan jenengan atau anda kira dunia itu yang kelihatan ini. Ini namanya bumi, kalau ini kayu, ya kan? Ini mikrofon, ya. ya dunia sesuatu yang sifatnya abstrak, tidak kelihatan, tidak kelihatan. Lalu apa itu dunia? Dikatakan segala sesuatu yang bukan untuk Allah itu jadi dunia, kok. ya. Segala sesuatu yang bukan untuk Allah itu jadi dunia. Kalau begitu berarti kita ini Mau ngadep Allah biar dapat ridhonya Butuh perjuangan atau tidak Butuh Perjuangannya biasa-biasa atau harus sungguh-sungguh Harus sungguh-sungguh Judulnya pelang, Perangnya ini melawan bala tentara Yang kelihatan atau bala tentara yang Tidak kelihatan Tidak kelihatan, lah kita sudah siap-siap senjata Belum Sudah nyipkan benteng belum Udah ngatur strategi belum Belum kira-kira kalau belum menang atau kalah? Kalah. Kalau kalah nanti hasilnya kira-kira bahagia atau sengsara? Sengsara. Kalau sengsara itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Enggak enak itu biasanya tempatnya dalam siksa atau dalam anugerah. Dalam siksa. Di siksa itu kira-kira menyenangkan atau menyakitkan? Menyakitkan. Selama ini kita merasa menyakitkan atau menyenangkan? Dalam hidup ini banyak sekali kita merasa tersakiti, tidak enak dan lain sebagainya. Bisa jadi mungkin itu bagian kecil dari siksa. Bisa saja jadi. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Lah, caranya bagaimana? Cuma satu caranya. Kesungguhan. Kesungguhan. Sedik orang kalau sudah punya kesungguhan beres yang jadi masalah itu banyak orang enggak punya kesungguhan. Law sadakal law sadakal murid lawajadul masyayikh alal abwab. Kata para wali, kalau orang yang pengin mendekatkan diri kepada Allah itu memang betul-betul dia itu pengin dekatkan diri kepada Allah, tidak sempat keluar dari rumah, guru sudah berdatangan di pintu rumahnya. Jadi orang kalau sungguh-sungguh itu tidak sempat cari guru, gurunya sudah datangi dia. Di depan pintu rumahnya. Dan berarti selama ini kira-kira kesungguhan kita sudah sungguh-sungguh betul atau belum? Belum ya. Saya kasih contoh mau orang yang sungguh-sungguh sampai didatangi guru. Mau? Yakin? Sungguh-sungguh ini maunya. Ada tiga orang. Ini cerita sudah saya sampaikan, cuma saya ulangi. Tiga orang Bersahabat di jalan Allah Sejak kecil Tiga orang ini Selalu cari ilmu bareng Cita-cita Pengen jadi ulama yang manfaat ilmunya Tinggalnya di desa Di desanya kebetulan Ulama-nya biasa-biasa saja Guru TPA Ikro Naik dikit Fikih yang mendasar Fikih yang Mendasar. Nah guru-guru ini sudah didatangi Belajar sampai ilmu gurunya itu sudah dihabiskan semua Setelah tiga hamba Allah ini menghabiskan ilmu guru-guru yang ada di desa tersebut Maka sepakat Yuk kita pergi keluar kota Bukan keluar kota, sorry Keluar desa Keluar kota itu berarti di mana? Dari kota kan? Oh ini tinggalnya di desa Mari kita keluar desa Pergi keluar desa. Ketika mau pamit, otomatis namanya anak kan pamit sama orang tua. Yang dua diizinkan, yang satu tidak diizinkan. Pokoknya kamu tidak boleh, kamu harus nemeni ibu. Kamu harus nemeni ibu. Maka nangis yang satu ini. Karena memang sungguh-sungguh pengen jadi ulama. Nangisnya gara-gara apa? Wah, saya bakal jadi orang bodoh teman saya akan jadi ulama itu ciri orang yang sungguh-sungguh orang kalau sungguh-sungguh itu jalannya jalannya terhambat ya timbul timbul rasa yorec ya, gelo tapi bukan gelo gelo apa ya putus asa bukan saya tidak bisa jadi yang hebat nanti kalau tetap tinggal di sini tapi ini perintah ibu saya ya harus saya taati harus saya taati sedih dia waktu sedih maka jalan-jalan ke kuburan Orang dulu itu kalau sedih Jalan-jalannya ke kuburan Orang sekarang kalau sedih jalan-jalannya ke mall Mirip ya? Mirip gak itu? Orang dulu kalau sedih Jalan-jalannya ke kuburan Orang sekarang kalau sedih jalan-jalannya ke mall Ada satu makalah Arabiah itu Iza dhaqat alaikal umur Fa alaika bi ahlil kubur Kalau kamu sudah dihimpit oleh berbagai macam permasalahan maka tawasulah dengan orang-orang yang dimakamkan di pemakaman itu. Datangi mereka yang telah meninggal dunia. Ya. Datangi mereka yang telah meninggal dunia. Idza dhaqat 'alaikal umur fa'alaika bi ahli kubur. Jadi orang dulu kalau memang sumpek, pepet, pikirannya udah mandek gitu ya. Hatinya enggak enak, suntuk, datangnya ke kuburan. Itu beda dengan orang sekarang. Nah kuburan orang-orang dulu kan banyak makam orang-orang yang soleh. Berangkat ke kuburan. Di depan kuburan tampak ada orang tua. Ditanya sama orang tua, Nak kenapa kamu kok tampak sedih? Ya saya mau belajar keluar desa, Tidak boleh sama ibu saya. Sedangkan dua teman saya itu pergi keluar desa untuk belajar. Singkat cerita, orang tua di mengatakan, "Saya akan ajari kamu mau." Oh, "Mau." Syaratnya satu. Kamu tidak boleh nanya nama saya siapa. Ya, kamu tidak boleh nanya nama saya siapa. Setuju. Akhirnya belajar. Dalam waktu sekian lama belajar, dia bisa mengalahkan temannya yang belajar bertahun-tahun. Nah, setelah merasa ilmunya ini banyak, penasaran sama gurunya ini. Janjian itu enggak pernah belajar di rumah, kalau belajar di depan kuburan tadi. Pokoknya kita setiap sore ketemu di di sini ya. Setiap sore kita ketemu di sini. Maka ketemulah di situ. Nah setelah sekian lama nanya. Guru maaf. Guru namanya siapa? Guru namanya siapa? Maka gurunya mengatakan stop. Janjinya kalau kamu nanya nama saya siapa selesai. Saya tidak mau ngajar kamu lagi. Loh jangan guru. Perjanjian tidak bisa dirubah. Sudah terlanjur kamu langgar. Dah takdirnya memang kamu belajar sama saya sampai di sini. Saya adalah Nabi Allah Khidir alaihi Ini contoh cerita sederhana. Orang yang sungguh-sungguh pengen -sungguh cari ilmu didatangi sama guru. Didatangi sama guru. Bayangkan betapa beruntungnya ya didatangi Nabi Khidir, diajari Nabi Khidir. Ini kira-kira biasa atau luar biasa? Luar biasa karena apa? Punya kesungguhan. Ya punya kesungguhan. Lah selama ini kita ini kurang punya kendaraan yang namanya sedik atau kesungguhan. Padahal di Al-Quran dikatakan, Waladina jahadufina, ladah dianahum, subuhana, wa inna allahalamal muhsinin. Siapa yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami, pasti kami akan selalu memberikan kepadanya, ya ladah jalan-jalan kami. Ditunjukkan jalan-jalannya Allah Subhanahu Wataala. Syaratnya satu. Sungguh-sungguh berjuang Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mas Edwin tidak apa-apa kalau mau di sini Mas Edwin Ya Itu kalau Ahli Abdul Qadir masih nangis Boleh di samping bapaknya di sini Biar di sini tidak apa Biar belajar ngaji dia Jadi Kesungguhan di dalam Menempuh jalannya Allah subhanahu Mata saya mau nanya tapi jangan tersinggung ya. Boleh. Tahu sholat sunah. Tahu. Kau Tahu. Bak Tahu. Sudah sungguh-sungguh menjalankan. Ya, dah. Di sini. Kau duduk. Sudah sungguh-sungguh menjalankan? Belum Berarti yang belum punya apanya? Ilmunya sudah tahu Ilmu kobliyah Ilmu bakdia Salat witir, sudah tahu ilmunya? Sudah Zuhah, sudah tahu ilmunya? Sudah Tahajud, sudah tahu ilmunya? Sudah Sodakoh, sudah tahu ilmunya? Sudah Sholawat, sudah tahu ilmunya? Tahlil sudah atau ilmunya Baca Al-Quran sudah atau ilmunya Bukti sama orang tua sudah atau ilmunya Taat pada suami sudah atau ilmunya Meng Menyayangi istri sudah atau ilmunya Memberi nafkah pada keluarga sudah atau ilmunya Sudah nah, Yang kita ini kurang apanya? Ini kok jadi diem semua kenapa ini? Hmm. Ha? Jadi yang kurang apanya kira-kira? Kesung, kesungguhan. Karena enggak punya kesungguhan yang besar, makanya ya, kok orang jadi-jadi. Kok enggak dapat-dapat, kok tidak jadi, jadi. Wali-wali Allah itu jadi wali karena memang punya kesungguhan yang luar, biasa. Kesungguhan. Contoh, kemarin saya sampaikan, Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyih, maulid bin Mawlid simtudurur. Itu sholat traweh sekali traweh 10 rokaat 10, uh, Sekali traweh 20 rokaat 10 juz Kira-kira itu sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh Sekali traweh 20 rokaat itu 10 juz Yang dibaca, sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh Sementara kita sholat Cari surat yang terpendek yang dibaca Itu sungguh-sungguh atau kayak Gendang rampung Biar segera sholat, Selesai harus ada target, targetnya apa? Kesungguhannya harus tam tampak. Kalau sungguh-sungguhnya ya jadi. Nah, kalau nggak sungguh-sungguh ya tidak jadi, jadi. Nah, ini kan bukan urusan urusan dunia, urusan kebahagiaan kita yang hakiki, kebahagiaan nanti hidup di dunia maupun hidup di di akhirat. Asal kita sungguh-sungguh, maka kita akan dapatkan. Bib, sungguh-sungguh itu contohnya apa? Contohnya begini. Misal bapak ibu Dibuat lapar Tidak dikasih makan Dua hari Di penjara Tidak dikasih makan Dua hari Saya nanya Lapar atau tidak lapar Dikasih minum Selama dua hari itu Cuman pagi Satu cocing Satu cangkir kecil Besoknya pagi juga satu cangkir kecil. Kira-kira haus atau enggak haus? Haus plus lah, lapar. Hari yang ketiga, hari yang ketiga ditunjukkan di atas pohon kelapa. Di atas pohon kelapa disiapkan di situ air ya, satu apa namanya? botol gitu. Kemudian nasi satu bungkus, sambil sambil Dikatakan begini, silakan panjat pohonnya Ambil airnya Ambil makannya Saya kasih waktu kamu 3 menit Tidak berhasil saya tembak mati di tempat Saya mau nanya Kira-kira manjat atau tidak manjat? Manjat atau tidak manjat? Lari atau jalan? Lari Kira-kira takutnya hilang atau tidak hilang? Takut jatuhnya itu hilang atau tidak hilang? Apakah akan ngomong, oh, maaf pak Saya tidak bisa manjat pak Pak, Saya tidak bisa begini pak akan ngomong begitu? Tidak. Apa yang ada pikirannya? Enggak dapat tiga menit mati. Betul kan? Sungguh-sungguh atau enggak sungguh-sungguh? Sungguh? Sungguh. Pertanyaan saya. Lah kira-kira malaikat Israel ini sungguh-sungguh nyambut kita enggak ya? Mana yang lebih keri, mengeri ancaman tadi itu yang memenjarakan ni penjahat itu yang yang nangkap dipenjara kan penjahat yang siap nembak tadi penj penjahat, penjahat itu kan ngasih waktu 3 menit. Lah kalau malaikat Israel ngasih waktu ndak? Ndak. Ndak tahu lo ya. Saya mau datang bisa jadi 1 menit lagi, 2 menit lagi. Seharusnya ini memotivasi kita untuk sungguh-sungguh atau nyantai. Sungguh-sungguh. Lah selama ini kita sudah sungguh-sungguh atau nyantai? Nyantai. Berarti ngelamun atau nglindur. Iya. <laughs> lain nah, itu kita ini. Makanya saya ngajak semua untuk mikir ini dulu sebelum kita belajar lebih jauh. Monggo diunjuk yang sudah dapat minumnya diunjuk. Ya. Sungguh-sungguh. Itulah kunci keberhasilan. Sekarang saya akan kasih contoh cerita kesungguhan. Nanti kita buktikan ya. Buktikan sepulang dari sini. Sepulang dari sini masing-masing buktikan ilmu yang kita pelajari ini langsung dipraktekkan, diamalkan. Setuju? Setuju? Ini kok setuju ya pelan semua ini? lapar kah ini? Setuju? Nah gitu cocok. Satu. Kira-kira Bapak Ibu bisa menumbangkan pohon dengan pandangan mata tidak? Ndak bisa. Ndak bisa. Ndak bisa. Enggak yakin. Ndak yakin kan? Ini cerita udah sering disampaikan juga, tapi saya ulangi biar semuanya paham. Mungkin ada yang baru ikut ngaji ya atau mungkin ada yang pernah dengar tapi belum lengkap dengernya atau mungkin yang dengar dengar lagi tambah mantep. kan bisa jadi begitu ya dapat ilmu yang baru lagi ada raja di tanah Arab sana dia mendengar di Cina itu ada sebuah kerajaan tempo dulu ya yang yang rakyatnya makmurnya luar biasa rakyatnya makmurnya luar biasa negaranya aman tenteram Maka raja ini mengutus orang kepercayaannya. Ajudan nomor satunya diutus. enggak nyuruh orang lain. Kamu berangkat ke kerajaan itu. Temui raja. Utusan saya kamu. Sampaikan kepada raja tersebut. Saya minta nasihat. Apa resepnya? Kok kerajaannya bisa makmur? Kan Rasul juga bersabda. ilm, Carilah ilmu. Walau sampai ke negeri Cina. Berangkatlah orang ini. Ajudan ini ke kerajaan tersebut. Hasilnya ketemu dengan raja Ada pas jauh jauh dari Arab sampai sini Ada amanat dari raja saya Apa amanatnya Minta tolong dikasih ilmu Atau nasihat Gimana caranya Kok kerajaan anda bisa makmur aman Tentrem begini resepnya apa Maka dijawab Oke okay. Maka raja ini manggil pengawalnya Pengawal bawa orang ini Masukkan di penjara saya mau nanya, ini dikasih resep atau dicalakan? Minta resep, resep sukses apa? Aman, tenteram, makmur, dimasukkan pen penjara. Kemudian di penjara itu pintunya dikasih lubang, selubang bisa lihat mata aja lah. bisa bisa apa namanya ide-ide gitu ya, mengintip, nah, bisa ngintip, nginjun, bisa nginjun, bisa ngintip, bisa lihat gitu Bisa lihat keluar tapi cukup satu ma, mata. Nah di depan di depan penjara itu ada satu pohon yang sangat besar. Rajanya ngomong begini, kalau kamu pengen keluar dari sel ini syaratnya cuma satu, tumbangkan pohon itu. Kalau pohon itu bisa kamu tumbangkan, kamu robohkan baru kamu saya bebaskan. Kalau tidak maka sampai mati silahkan kamu ada di sel itu. Puyeng nih orang ini. Waduh, ah, ya tidak mungkin toh ya. Tidak mungkin saya bisa menumbangkan kerajin, nggak dikasih, kapak nggak dikasih, dikasihnya cuma lubang, ma, mata, ditaruh di sel. Tapi diurus, dikasih makan, dikasih minum bagus. Akhirnya dia mikir, ini kalau saya nggak usaha, ya udah, selama lamanya saya di di sini. Akhirnya dia tiap hari itu ngintip pohon tadi dengan dengan matanya tadi diintip. Sambil dia katakan, roboh kamu, ayo roboh Dia ya, enggak roboh Ya tidak roboh Terus, ayo roboh, ayo roboh Setelah beberapa hari kemudian Dia lihat dengan matanya Terus dia lihat, roboh kamu Roboh pohon itu Dibuka maharaja, dibebaskan dia dipanggil lagi Bila kamu sudah bisa merobohkan pohon itu Maka bebas Seperti janji saya saya tidak akan pulang sebelum saya dikasih tahu dulu Ngeyel ini. Sebelum dikasih tahu rahasianya apa Kok kerajaanmu makmur dan tenteram Rahasianya ya itu Itu bagaimana Kan kamu tanya rahasianya maka langsung saya ajari caranya nah, Caranya bagaimana Itu kamu saya penjara Saya kasih satu lubang mata Saya suruh merobohkan pohon Ketika kamu fokus konsentrasi Dengan penuh kesungguhan dan keyakinan Fokus konsentrasi Penuh kesungguhan dan keyakinan kamu katakan pada pohon itu, roboh lah. Maka pohon itu roh, roboh. Memang kamu harus dibegitukan dulu. Baru bisa konsentrasi. Nah, bagaimana rajamu di Arab sana. Kata Raja Cina ini. Yurutok Nganyalki juga nih ya. Bagaimana rajamu di Arab sana, tanah Arab sana. Dia bisa makmur kerajaannya. Sementara seluruh rakyatnya itu konsentrasi. Pengen merobohkan kerajaannya. Paham tak? Paham? Rakyatnya ini konsentrasi karena rakyatnya jengkel sama rajanya gitu kan ya. Kapan mati nih, kapan mati nih gitu ya. Kapan matinya, kapan matinya gitu ya. Mudah-mudahan cepat mati. Ini rakyatnya ngomong begitu. Maka ya kerajaannya tidak bisa mah. Mak mur, kalau satu orang saja bisa menumbangkan pohon dengan konsentrasi. Apalagi seluruh ra rakyat. Nah ini contoh kesungguhan yang luar biasa. Itu menghasilkan selama ini kita sudah diajari sholawat munjia, sholawat nariyah, sholawat tibil kulub ya, betul ya sholawat macam-macam itu sholawat diajari juga sholat hajat ya kan, doa duha nah kok masih ada yang SMS Habib, saya minta sholawat biar rejeki saya lancar gitu kan, udah diamalkan sama dia diamalkan, laporan beberapa hari kemudian, Habib, kok masih seret <laughs> rejekinya masih seret gitu kan saya katakan lanjutkan sholawatnya, lanjutkan sholawatnya. Jawaban lagi muncul, saya butuh kepastian tip gitu kan. Ini kan namanya yang yang nanya ya memang ya wajar tapi berarti dia tidak punya keyakinan, tidak punya kesungguhan. Yang dibutuhkan kesungguhan. Orang kalau punya kesungguhan yang luar biasa pasti bisa. Sedikit cerita, kira-kira saya belajar bahasa Arab berapa lama? Saya dulu SMA Negeri 2 Surakarta, ya jurusannya A 1 fisika itu ya IPA, jurusannya fisika. Bahasa Arab nol, nol pudel ya nol kan, ngertinya cuma tahunya anak NT, sama seperti dengan anak NT anak NT gitu, taunya cuma itu. Yang lain nggak mudeng sudah, ya, yang lain tidak tidak mudeng. Padahal dari kecil itu ya sekolahnya sekolah Islam, SD sekolah Islam, SMP sekolah Islam. Tapi yang mudeng-mudeng itu bahasa Arab. Tiba-tiba masuk pesantren. Tiba-tiba masuk pesantren. Kira-kira sampai saya akhirnya jadi penerjemah, ya kan? Penerjemah. Nulis buku dalam bahasa Indonesia, penerjemahkan dari bahasa Arab. Sampai sekarang jadi ustadz ini. Nanya, saya belajar bahasa Arab berapa tahun. Ayo nanya, ada yang tahu? Hah? Berapa bulan? 7 bulan. Ayo nah, sapa lagi coba? 6 tahun, ya. Sapa yang lain? Yang lain, yang lain. Dah kelamaan jawabnya. Ya. Habib sini, Habib. Wah, ini Habib ni. Sini, Habib. Habib Muhammad sama Ali Abdul Qadir ni. Ya, li tat nanti. Nah, langsung sini. Nah. Assalamualaikum. Bapaknya tuh yang kopi anaknya juga. Dah. Ya. Masuk. Ya. Alhamdulillah saya masuk pesantren. Belajar bahasa Arab Itu hanya dalam waktu Dua bulan Sudah diperintahkan guru saya Baharun, Untuk terima tamu dari luar negeri Nyambut tamu Ya, Untuk nyambut tamu dari luar negeri Itu cuma waktunya dua Dua bulan Pertanyaannya Kok bisa? Karena saya punya kesungguhan Waktu itu yang luar biasa. Terus saya ngapalkan Mufrodat afal yaumiyah itu ya. Kata kerja-kata kerja yang dipakai sehari-hari. Akala yaqulu aklam, syariba yasbusurban, dzahaba yadzhabu ya. Jar wa seperti itu, masya yamsi Saya ngapalkan itu satu hari kurang lebih 30 kata. Satu hari 30 kata, satu hari. Caranya bagaimana, Bid? Saya duduk megang buku, saya tidur megang buku, saya makan megang buku. Buku ditaruh cuma ke kamar mandi. Duduk sama siapapun Itu yang lain ngobrol apa saya akalaya aku luaklan seribu semua terus begitu. Ya dua bulan bisa bahasa Arab. Karena ada kesungguhan. Berarti kuncinya di mana? Kuncinya kalau kita mau sungguh-sungguh begitu kita sungguh-sungguh Allah kasih. Kita sungguh-sungguh Allah. Pasti, emang harus ada kesungguhannya. Menceda, wajat. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Lah mas-mas di sini kok kira-kira pengen nikah tapi nggak dapat dapat, nggak ada kesungguhan. Nih orangnya nggak ada kan? Nggak ada. Pengen nikah kok nggak dapat dapat, nggak ada kesungguhan. Mas-mas loh ya, lain sama mbak-mbak. Kalau mbak-mbak kan judulnya dilamar ya, yang melamar siapa kan mas? Mas-mas, lo tinggal ngelamar kok, kok repot Itu berarti tidak sungguh Sungguh kaken, mie, mikir Jelas Kok sampai hari ini masih pengangguran Hari ini pengangguran Itu pasti tidak ada kesungguhan Kalau sungguh-sungguh gak mungkin nganggur Saya lagi di tempatnya ayahnya B. Muhammad Ini duduan, tiba-tiba datang Dua anak muda, bawa Apa namanya, kotak gitu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Anu uh, Pak tolong dibeli pisang gorengnya, ya, tolong dibeli pisang gorengnya. anak muda keliling jual pisang goreng mau, itu hati-sanson di, diketuk sama allah, tuh tu kuasa ketemu, langsung, ya saya beli lima puluh ribu saya bilang gitu, senang saya lihat anak muda ini mau keliling bawa apa pisang, pisang goreng, saya nanya ini siapa yang goreng kamu sudah dibuka, nah, ya, ada yang goreng tuh e, tantenya atau ibunya gitu kan, itu ya, yang, yang goreng dia yang memasarkan. Sebetulnya kalau mau itu pasti Ya dapat rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi gak akan mikir Alamak saya suruh keliling jualan pisang goreng Jenengan tuh ah, Jonggaya lah Saya ini udah pernah keliling jualan begitu Udah ini rahasia Saya bongkar malam hari ini Keliling jualan begitu udah pernah saya Dari satu apa namanya Eee uh, kedai susu ke kedai susu yang lain sambil genjot sepeda ontel gitu ya. Titip, ambil, titip, ambil. Jual baju-baju itu di kos-kosan anak-anak kampus itu, sering dulu. Ya udah jadi ustaz, bukan belum jadi ustaz, udah ceramah di mana-mana. Saya masuk ke kampus, masuk toko. Assalamualaikum, salam nih titip pakaian. Silakan dilihat, minggu depan saya hampiri itu ya. enak apa? Minggu depan saya hampiri. Gimana pakainya? Ada yang laku? Ada, bayar. Ya yang tidak laku, ambil, pindah tempat tempatnya lagi tak lakoni, judulnya kalau sungguh-sungguh, tidak mungkin ngang? nganggur, berarti pengangguran itu gara-gara apa? kurang sungguh-sungguh kaken gaya mohon maaf ya saya ngomongin ruduk kasar ya, kurang sungguh-sungguh kaken ga? gaya Wah tidak pantas saya di sebegini ini pekerjaan ini tidak layak buat saya wah ini tidak pas buat saya oh, saya ini sajana S3, kok masuk kerjanya begini yang penting halal tau ya yang penting hak halal Itu namanya orang yang luar Biasa Sungguh sungguh. Habib Muhammad ini Sarjana di saat D3 D3 Fakultas Ekonomi UNS Dulu itu cita-citanya Dia pengen jadi Pengen jadi ano, ulama dia Memang betul Tapi jurusannya pertama kali ke D3 Ekonomi terus muncul Semangat pengen jadi ulama Banting setir Ya, pindah haluan, Masuk pesantren Ya, masuk pesantren Kok kerasan Padahal ini makannya duyan yang enak-enak Kok, enggak enak enggak duyan beliau ini Saya ngerti betul nih, B. Muhammad ini Notoroso Memang yang masuk mulut itu harus yang e, Enak, yang enak-enak Yang halal, yang sehat, kan harus begitu Beliau notoroso Tapi masuk pesantren kok, ya kuat Padahal pesantren itu ya makannya enak atau enggak enak? Ya enak. Tapi kemeletak. <guluh> Atos, keras, nasi keras gitu kan. Udah kalau hari Jumat tuh pada seneng santri itu. Hari Jumat kenapa? Ada ada menu tambahan yang enak. Kalau di Pasuruan, Jawa Timur biasanya ada menu tambahan ikan tongkolo. Itu di Jawa Timur. Tapi kalau hari yang lainnya ya sudah sama nasi keras plus tempe. Ya. Tempe tempe satu dikeroyok orang 30. Itu biasa. Itu dipesan pesantren seperti itu. Ya tidur ya ndak enak. Betul kan? Tidur ndak enak. Jangan dikira dulu saat tidurnya enak, ya tidak enak. Satu kamar orang 30, penyakit gatal itu langganan para santri. Nah, karena baju yang nyuci nanti kan ada tempat pencucian pakaian, ya nyucinya pakai air kali. Dulu kan begitu, pakai air kali jadi satu sekian banyak orang, maka tertular penyakit gatal itu biya, biasa, biasa. enak. Tapi kok dilakoni sama beliau? Karena apa? Punya kesungguhan. Pengen jadi orang yang bermanfaat Untuk orang banyak Nah kalau ada kesungguhan mesti jadi dan jadi masalah sekarang kita ini Kurang kesungguhan Kurang kesungguhan Betul enggak saya ngomong begini Betul enggak Coba kalau misalnya Kita semua ngamalkan satu hari seribu solawat Itu diamalkan betul Kira-kira jadi wali semua enggak ini Satu hari seribu solawat Nyatanya ya kita belum amalkan bener beneran. Qobliyah bakdiyah, sholat, berjamaah Baca Al-Quran Apa yang sudah kita ketahui itu Ternyata belum kita amalkan Dengan sungguh Sungguh Nah malam hari ini Ini saya belum seramah loh ya Jangan dikira sudah seramah, belum Ini baru judul malam hari ini Saya ingin mengajak jenengan semua Sungguh Sungguh, siap Siap Siap. Ma. Nah, Jumat depan kan maulid betul ya? Jumat depan mau maulid. Coba jenengan siapkan dari sekarang untuk Jumat depan cari teman satu. Mikir. Lah ya. Siapa yang ajak satu orang dapat pahala. Orang yang dia aja gampang, toh. Kita kalau misalnya sholat dua rakaat, mau jadi empat rakaat kan berkosol, toh nambah dua rakaat, betul nggak? Nah kalau kita ngajak satu orang kita sholat dua rakaat, orang itu kita ajari sholat dua rakaat, kita sholatnya dua rakaat, dia dua rakaat, ganjarannya empat rakaat, enak, toh? Ya kalau kita ngajak lima orang kita sholat dua rakaat, berarti nanti pahalanya sholat sepuluh rakaat, yang lima itu juga so sholat. Faham maksud saya? artinya kita ngajak orang itu ladang amal kita sendiri yang gampang pertanyaan, Jum'at depan itu baca maulid simtud duror, bapak ibu kira-kira siap gak ngajak orang satu saja ada yang pikir saya Jum'at depan gak datang ngajaknya gimana <laughs> ya gak apa-apa kalau kita gak datang ngajak orang, yang nanti yang diajak datang kan berarti ada wakilnya. Kan begitu. Ngajak orang. Sungguh-sungguh ngajaknya. Ngajaknya sungguh-sungguh. Yang kedua, Jumat depan kan maulid. Maulidnya apa? Simtut duror. Saya mau ngajak bapak-bapak, boleh? Ibu-ibu nindak nih, ini bapak-bapak saja ya. Sungguh-sungguh Jumat depan bapak-bapak usahakan ya usahakan sungguh-sungguh yang punya yang punya lo ya yang nggak punya tidak u um. tidak usah pakai baju warna putih khusus jumat depan lo ya saya nggak ngomong jumat yang lain khusus jumat depan yang punya pakai baju warna putih lah yang nggak punya bagaimana bib sungguh-sungguh lah <laughs> pasti punya nanti kalau enggak punya, sungguh-sungguh pasti Ibu punya. Orang itu kalau sungguh-sungguh mesti dapat kok. Manjad dah? Majad. Kalau enggak putih, boleh. Umum saya itu bebas. Saya cuma mau ngajari. Mau Bapak ngajak praktek dulu. Praktek sungguh-sungguh. Bapak saja, Ibu enggak usah. Ya Ibu warnanya doreng juga boleh, bu. Enggak apa-apa. Warna loreng, warna apa, bebas. Tapi Bapak saya pengen, pengen untuk Jumat depan warna bu, putih. Kenapa? Karena ketika kita bersolawat terus ini putih semua itu saya lihat hasil syutingnya itu bagus, <laughs> hasil syutingnya bagus. Jadi dilihat saja itu buat hati langsung Nyes gitu kan? Karena nggak semua orang mau dengarkan, cuman mungkin orang lihat-lihat toh, gitu kan? Nah kalau lihat kemudian tertarik, kita dengan bisa wang toh ngawe uang jadi sadar, itu kan ganjarannya luar, luar biasa. Setuju? warna putih putih Ini berat atau ringan? Loh yang yang punya kan ringan toh ya. Oh, Mau udah punya tinggal ngenggo ora gelem kan ya kebangecen ya. Saya ngomong yang punya loh yang enggak punya enggak loh ya. Yang enggak punya warna apapun bebas. Nah, kira-kira di sini semua punya warna putih enggak nih? Punya. Minimal kan kafan yang sudah disiapkan. Mau <tuh> oh, masak punya warna putih itu. Insyaallah punya kan ya. Kau gak punya pinjam seragam sekolah anaknya pakai itu, Bercanda bercanda Biar kita gak terlambat toh. Tegang gak, gak stres. Yang ketiga Ya sungguh sungguh, Saya mengajak bapak ibu Seminggu ini Dari jumat ini sampai jumat yang akan datang Kan jumat depan kan mau? Maulid Tiap pagi baca solawat 10 Tiap sore baca solawat 10 Dengan catatan Cara bacanya Jenengan pokoknya siap sendiri, cuman tiga menit Ngadep kitab yang wangi, ya. Kalau pagi yesus bersikatan, dahgosok gigi, ya. Yang harum ngadep kitab pagi, kemudian solat sepuluh kali sambil membayangkan kanjeng Nabi Muhammad saw. Pagi sepuluh, sore sepuluh. Jalankan sampai Jumat yang akan datang. Dah tiga itu dok. Nanti jenengan Hadir Maulid, silahkan dirasakan hasil kesungguhannya selama sepekan itu. Kira-kira rasanya datang majelis seperti apa? silahkan rasakan sendiri. Masa saya yang suruh merasakan? Ya, dirasakan sendiri. Pasti akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Apa, Bib? Ya rahasia. Di Dijalani nanti akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Ya, siap? Siap, ya. Nah, kesungguhan inilah yang menjadi modal Majelis Ar-Raudah. Kesungguhan inilah yang menjadi modal Majelis Ar-Raudah. Makanya malam hari ini kita belum bahas tafsir Al-Fatihah, Jumat depan insyaallah ya. Saya mau nanya sama hadirin semuanya. Kemarin kan ada acara di sini malam kesenian hadroh. Tidak semuanya bisa hadir ya. Saya mau nanya kalau acara semisal saya selenggarakan kalau gak akhir Maret ya awal April kira-kira Bapak Ibu siap hadir gak? aloh siap, kemarin siap-siap gak hadir aloh, gak sungguh-sungguh itu namanya hujan mandek di rumah itu namanya gak sungguh sungguh kalau sungguh-sungguh itu hujan, tidak jadi masalah. betul gak? Saya mau nanya waktu itu saya teramah di sini kujanan atau enggak kujanan? Kujanan karena saya sungguh-sungguh mau ceramah. Hujan tidak jadi pengha penghalang. Udah saya praktekkan. Jadi saya bisa ngomong sama jemaah semua, "Aku ki kujanan ya repopo" gitu lho. Lah awakmu kujanan kok jadi masalah? Lho, Beb, nanti kan masuk majlis basah. Lah kalau udah tahu itu mau hujan, ya bawa apa? Payung. Kalau enggak bawa pa. payung ya bawa man. mantel. Kalau takut nanti bajunya kehujanan, ya bawa kan ganti. Gantinya bungkus sentak. Eik. Plus di di Raubah tinggal numpang masuk kamar ganti yo, ayo mau alasan apa lagi? <SILENCIO> Saya punya teman-teman majelis riadul jannah itu masya Allah, hujan terus itu udah ada yang pindah duduk, terusnya luar biasa. Begitu hujan langsung dari tasnya keluar payung. <SILENCIO> <SILENCIO> ya, yang lainnya nggak payung langsung dia pakai man? Mantel, yang gak bawa payung gak bawa mantel Langsung siapkan diri terima hujan Itu kan luar biasa Karena ada kesungguhan Sungguh-sungguh Nah dulu ada satu ulama Namanya Ibn Hajar Anaknya batu Karena dapat ilmunya dari batu Beliau ini ketika Belajar kok Gak nyantol-nyantol Gak nyantol-nyantol Akhirnya sumpek mutung Joro jero ini pun mutung. Bahasa Indonesianya mutung enggak apa? Putus asa lain. Putus asa sama mutung itu beda. Beda bedanya dikit gitu ya. Mutung itu ya bukan putus asa lain. Ng ngambek gitu ya. Nah, ngambek itu bahasa Indonesia. <laughs> Merajut ya. Merajuk, merajuk ya. Merajuk gitu ya. Dia, dia merajuk enggak mau belajar lagi gitu ya. Ya pergi bukan bukan enggak mau total ya dah masih mau enggak mau mau enggak mau pergi dia dah pulang aja saya ke kampung saya. Lalu ketika dia perjalanan pulang itu ada sumur di tengah padang Sahara. Lalu waktu dia mau ambil air untuk wudhu atau untuk minum dia lihat kok pinggiran sumur itu apa ya dekok dekok tu bahasa nilsanya apa terkikis ya nabi punya. Masya Allah pinter begitu ya. Oh dari dulu bintar katanya terkikis ya terki terkikis. Diperhatikan apa yang menyebabkan pinggiran sumur ini terkikis? Karena kena gesekan tali timba. Itu belum ada apa namanya kerean gitu ya. Jadi dari pinggir dijulurkan talinya diulur itu dijulurkan ditarik sehingga kan kegesek terus bekas ya tergores tadi terkikis tergores sama terkikis. Terkikis ya, babe. terlebih dalam ya babe. Oh iya, itu bahasa Indonesia babe. ya Terkikis Akhirnya dia mikir, ini batu Kena gesekan tali Sekian lama, akhirnya bisa terkikis Itu cerita yang pertama Versi yang kedua Dalam perjalanan, jadi kisahnya ini orangnya sama Cuman versinya ada dua Jadi cerita asal-usulnya itu ada dua dalam perjalanan beliau lihat batu ada tetesan air dari atas itu seperti di tebing itu mungkin ya di gua atau di mana tetesannya ini kok kena batu batunya itu cekung cekung ya, dekok cekung batunya cekung jadi lubangnya itu cuman pas tetesan ah? air dia juga beliau mikir ini batu ditetesi air secara kontinu lama-lama juga timbul lengkungan gitu. Terkikis juga jadi lang lengkung. Masa otak saya ini kepalanya lebih keras daripada batu. Masa saya kalah sama sama batu. Berarti saya kurang kesungguhan. Langsung balik dia belajar lagi. Akhirnya jadi ulama besar namanya Ibnu Hajar. Sampai hari ini dipakai ilmunya. Sampai hari ini dipakai ilmunya. Lah pernah kejadian yang mirip ini di Hadramaut sana ada seorang bapak-bapak umur di atas 60 tahun. Sudah tidak sanggup hidup di Hathramut. Karena tidak ada keluarga yang membantu. Keluarganya miskin semua. Dan kebanyakan sudah meninggal. Satu desa melarat semua. Coba, coba bayangkan ini. Satu desa melarat kabeh. Orang juhi dulur. Umur suhidak. Kira-kira pribun. Kinten-kinten pribun. Susah atau enggak susah? Susah. Butuh perubahan nasib. Butuh perubahan nasib. Beliau hijrah ke India. Niat saya mau kerja ke India Dulu banyak orang Hadhramut itu pergi ke India Emang jalur Jalur perdagangan itu kan biasanya Dulu kan dari India, Gujarat itu kan ya Terus baru ke Indonesia Nah ini Hadhramut juga tuh Hadhramut ke India Dari Yemen ke India Nah sampai di India ngamar kerjaan ngamar jadi prajurit Wah saya mau jadi tentara saja Ditolak, umur 60 tahun mau jadi tentara Oh maaf anda terlalu tua, tidak bisa jadi ten tentara. tolak. Akhirnya, tengen jadi petani, bantu di perkebunan pertanian, ditolak. Lah ini, megang cangkul mungkin sudah enggak kuat ini. Megang cangkul enggak, enggak kuat. Bingung dia. Ini sampai di sini semua kerja apa? Semua melamar kerja di, ditolak. Terus gimana caranya makan nanti kalau enggak punya? Bagar jah. ketemu satu orang, Bapak, di situ ada pesantren. Yang tinggal di pesantren itu makan gratis, minum gratis, tinggal gratis. Syaratnya satu, mau ikut belajar. Katanya orang ini tadi, bapaknya tadi, wah ini cocok ini. Tidak rekoso ya. Nyantai, ya tinggal di di pesantren, syaratnya cuma ikut gak? Ngaji, dapat makan, dapat minum, dapat tempat tinggal. Berangkat beliau ke situ. Sampai di situ ngelamar, pengen jadi santri, diterima diterima. Pelajaran hari pertama dites. Ayo coba baca Al-Qur'an. Ini dari Yaman loh ya. ya. dari Yaman. Umur 60 tahun. Suruh baca Al-Qur'an gitu ya. Enggak bisa. Maaf saya buta huruf. Saya buta huruf. Saya buta huruf. Alif ba ta? Enggak tahu. Umur 60 tahun. Ya sudah, ikut TPA dulu. Ya, belajar ikrok kok sekarang ya. Ayo kamu masuk kelas ikrok umur 60 tahun dimasukkan kelas ikrok bersama anak kecil kecil gitu sehingga anak kecil gitu suka meledak yuk, tidak malu tidak malu kadang deketan, dan lain sebagainya ya. nakal tuh anak, anak, namanya anak anak kan biasa anak kalau nakal itu ciri ciri pinter, nakal anak jangan rodok beling, rodok beling lo ya anak anak kalau udah balik beling lah itu bahaya kalau belum balik itu kok rodok beling polanya banyak itu justru kurik alhamdulillah ciri ciri pinter calon wali lu biasanya wali-wali itu -wali mudahnya beling kayak abik muhammad nih mudahnya beling nih dulu nih maksudnya pola gitu ya saya ini dulu polanya luar biasa sekarang rodo anteng dulu saya oh masya Allah main layangan itu kalau udah ngejar layangan putus itu ya udah gak lihat motor muda nabrak saya gak jadi masalah gitu. yang penting layangan kepegang ya pencolotan tiap hari main sepak bola hujan jerus langit isinya itu kilat menyambar duduk menggegar ya betul Nah, itu tidak jadi masalah sepak bola gelundung itu sampai apa namanya urat terakhir saya itu sampai sekarang agak bermasalah itu gara-gara dulu waktu kecil main sepak bola pencolotan tidak karu-karuan begitu ya. ya sekarang alhamdulillah bisa redoh tenang nih ya, redoh tenang gumun kalau lihat orang orang tuh ya bola satu dikejar, orang segitu tu enaknya apa sekarang saya gumun padahal biasa kaku ya kau yang ngunduh sekarang saya jadi gu, gumun ya e, seperti itu akhirnya dia sungguh-sungguh dah saya tidak mau Kalah sama anak kecil kecil ni, saya akan belajar apa huruf hija'iyah. Hasilnya dalam waktu satu tahun hafal Al-Quran. Umurnya lebih dari 60 tahun dalam waktu satu tahun hafal Al-Quran dari nul tidak bisa alif ba ta. Nah kita ini alif ba ta bisa ngaji bisa hafalan tidak pernah nambah, luar biasa betul. Karena apa itu? kurang kesungguhan. Berarti yang penting mananya ini? Kesungguhannya. Saya pernah lihat liputan dari teman-teman saya ini. Bapak becak tuh di becak baca Al-Qur'an. Maka ditanya sama teman saya, "Pak, kok di becak baca Qur'an kenapa?" "Anu, menyelesaikan hafalan saya." Jadi kalau ada orang dia narik, kalau enggak ada orang hapalkan Al-Qur'an. Sampai akhirnya hat hatam tuh, hafal 30 juz. Itu ada Bank BNI di depan Masjid Jami' As-Syafi'i itu ya. Masjid As-Syafi'i itu seberangnya agak ke utara dikit ada Bank BNI kantor cabang. Ya, BNI. Di situ ada polisi yang jaga kantor tiap siang itu pagi. Itu saya kalau ke ATM situ, saya lihat polisi itu duduk tidak menghiraukan orang duduk santai baca surat yasin. Baca surat yasin. Itu saya temui bukan sekali dua kali. Ini polisi dalam tugasnya di waktu senggangnya, jam istirahatnya, ya, jam istirahat waktu zuhur itu kan jam 12 istirahat loh. Dia baca surat ya yasin dan baca Al-Qur'an Sementara kita yang nyantai itu baca Al-Qur'an kok susahnya luar biasa. Kenapa? kurang sungguh-sungguh. Kurang atau enggak punya? Ya sudah hampir enggak punya ya, sungguh-sungguhnya sedih sedikit. Alhamdulillah kita masih punya kesungguhan datang ke Araud. Alhamdulillah njenengan saya, kita ini sama-sama saya juga datang loh di sini nih. Saya ke masjid ini juga datang, saya datang ke masjid Ar-Raudah. Bapak Ibu datang ke masjid Ar-Raudah. Habib Muhammad datang ke masjid Ar-Raudah malam ini, Jumat depan wallahu aalam tergantung jadwal. Kebetulan kan ya, beliau kan dibutuhkan banyak orang. Bisa jadi cuma depan ada di luar pulau kan tidak ada ya yang, yang tahu. Betul, Bibi. Oh iya. Jarang, Bibi. Oh, datang, datang insyaallah. Maulid datang, beliau. Insyaallah. Jadi kesungguhan untuk banyak hal. Alhamdulillah sudah punya ini kesungguhan hadir majelis, saya hargai. Harus kita syukuri kan alhamdulillah. Tapi kita harus punya kesungguhan di tempat yang lain, sungguh ngaji. Sungguh sholat sunnah Sungguh sholat berjamaah Sungguh bersolawat Sungguh bertahlil Sungguh berzikir, Sungguh silaturahim Sungguh mesem Nah sungguh mesem ini agak susah ini Gampang tak susah nih? Sungguh-sungguh mesem Gampang-gampang Susah Ibu-ibu itu kalau memang murah senyum kepada suaminya Insya Allah cepat masuk surga bu Berarti cepat mati gitu loh pak Gitu bu Enggak loh ya Masa gitu. Insyaallah cepat masuk surganya nanti setelah umur panjang meninggal husnul khatimah fitaatillah barzakh dilewati mahsyar dilewati masuk surga ndak pakai kan? ngantri langsung bedeng modalnya apa sungguh mesem demi swa, suami tapi itu banyak atau jarang yang begitu lu ngaku kan tuh ngaku kurang gesung gua jelas sampai di sini apanya yang jelas Sungguh Sungguh-sungguh eh, Cerita yang tadi itu kan orang ngapalkan Quran Umur 60 tahun 60 tahun ngapalkan Al-Quran Nah Contoh yang lain lagi Masih ingat ceritanya Wang Wung Masih kan Coba yang Yang yang lupa cerita Wang Wung Angkat tangan Wang Wung Siapa gurumu Wang Wung yang belum pernah dengar angkat tangan. Dulu, dulu, dulu, dulu, dulu. Kok banyak betul ini? Hah? Padahal ini orang lama semua. Teman-teman lama semua. Siapa gurumu Wangwong? Wangwong tuh tidak Wangwong. Mohon maaf yang ada di Jawa Barat dan di luar pulau. Ya, Wangwong. Nanti coba search di Google. Ya cari di Google. Coba ya. Boleh saya cari di Google? Biar saya tidak salah. Ya, apakah itu Wang Wung ketik Wang Wung kumbang Wang Wung nih muncul nih ya kumbang Wang Wung nih bentuknya sempar. Nah, ini nih, nih yang yang nyoteng kalau bisa di zoom nih ini kumbang Wang Wung bisa kelihatan? Yang hadir bisa lihat tuh? Sudah? Nah, itu tuh wangwung, sudah kenal wangwung kan? <laughs> Wang ya? Alhamdulillah. Ini bibi wangwung, bibi ya. Wangwung. Nah, wangwung itu kumbang kela kelapa, betul. Nah, lebih dikenal dengan apa itu? Kumbang tai. Cari di Google nanti. Wangwung itu dikenal dengan kumbang kumbang tai kumbang tinja. Tapi terkenalnya dengan kumbang TAHI. Itu saya begitu memang. Loh memang tulisannya seperti seperti itu. Memang kalau mau dihaluskan sedikit menjadi kumbang tun kumbang tinja. Ya tetap gak enak. Iya. <laughs> ya memang gak enggak enak. Ini Pak nih. Kumbang ini senang hidup pada tempat-tempat sampah, limbah kayu, timbunan kotoran ternak, tumpukan jerami yang mimpi antara tersebut. Jadi senangnya tinggal di tempat-tempat yang koh kotor. Menurut riwayat, wangwung ini itu kalau kena aroma tinja, alias aroma kotoran manusia atau sapi atau kambing, pokoknya kotoran ternak, lihat, kena aroma kotoran ternak bersemangat dia, seger, wangwung gitu. Ya kena aroma yang gak enak dia basuh, seger. Tapi kalau disemprot parfum, mati dia. Jadi uang-uang itu kalau kena wang, kena parfum, mati. Kalau kena aroma kotoran ternak, seger bersemangat. Nah, para, para ulama mengatakan, manusia yang kalau kena majlis dikir bersemangat, itu bagus. Tapi manusia kalau kena majlis maksiat bersemangat, mirip uang jadi masuk tempat-tempat maksiat, kok jadi seger? Itu mirip wang, wang wong. Masuk majlis ilm dan zikir ar arrohoh, kok jadinya itu badan lemes, jadinya malas, langkahnya berat, wang wong. Yang gerges, pengen cepat pulang, pengen cepat pergi, itu wang, wang wong. Tak nyaman dia di tempat yang baik tidak, tidak nyaman. Kenapa? Loh, wang wong. Ya, tak nyaman. Ya. ya, kalau masih jadi wang wong, kita kita wang wong ini harus kita berantas. Loh. Diri kita sendiri kan ini, oh, kok begini? Tapi begitu masuk tempat maksiat seger nyaman Wah, ajib Bagus ini, cocok saya Ini, ini selera saya seperti ini Wangwum eh, Wangwum begitu dia, tempat-tempat yang kotor Dia hidup, di tempat yang bersih Justru dia ma mati Nah pernah ada seorang ulama ditanya Ulama ini hebat sekali Ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa Ditanya, guru Siapakah gurumu Dijawab singkat, Wangwum Ya muridnya bingung tuh ya. Masa nanti kalau nasab nasab torikohnya, nasab torikohnya Ila syekh pulahan ila wangwung gitu ya. Kacau kan? Ya, ini saya belajar ilmu ini dari pulahan. Pulahan belajar dari wang wangwung. Sebab bingung dia. Ya maksudnya nggak begitu, tapi dia kan bingung. Masa gurunya guru saya adalah wang wangwung? Maka ditanya sama gurunya. Eh, nanya sama gurunya. Guru maksudnya gimana? Masa Maksud nanti nasab saya ke wangwung? Ia ya, bukan begitu. Tapi yang membuat saya jadi orang seperti ini adalah Wang Wung Kok bisa? Ya saya mau berangkat ke masjid, mau sholat Terus saya lihat di kubahnya masjid Itu ada Wang Wung lagi merayap Lagi merayap Pengen sampai ke puncak menar, puncaknya kubah itu ya Pengen sampai ke situ Jalan berapa langkah? Kepleset, jatuh lagi Jalan berapa langkah? Kepleset, jatuh lagi Saya lihat terus Saya itu mbatin, nyampe tidak ya? Nyampe tidak ya? Nah, kebetulan kok komaat, Loa'akber, Loa'akber. Saya masuk masjid solat. Itu habis salam, habis dikir, saya keluar. Saya pengen tahu, nyampe enggak? Ternyata sudah sampai di atas sana. Akhirnya saya ngomong sama diri saya, masa kamu kalah sama Wang Wong. Wang Wong kepreset, bolak balik tetap jalan naik, kok. Wang Wong tu kepreset, ya terpreset, bolak balik tetap jalan naik. Masa kamu ini manusia, semangatnya kalah sama Wang Wang Wong. Gagal itu hal yang biasa. Gagal itu bukan kegagalan. Justru gagal itu merupakan apa namanya Bukan awal keberhasilan Pijakan untuk meloncat menuju keberhasilan Ya Pijakan untuk meloncat menuju keberhasilan Memang harus mengalami kegagalan Bayi itu Mohon maaf ya Siapa di sini yang belum pernah jadi bayi angkat tangan Sudah lulus semua jadi bayi Sudah lulus semua Lulus ya Kalau gak lulus gak mungkin sampai segede ini ada bayi yang langsung bisa jalan? Enggak ada. Kita ini bisa jalan, bisa lari. Awalnya kita jadi bayi yang tengkurap aja itu belum bisa. Betul. Tengkurap bisa akhirnya terentang. Terentang, tengkurap bisa miring. Akhirnya bolak-balik gelundung gitu kan. Gelundung bisa mulai belajar merangkak. Merangkak itu kita enggak langsung bisa merangkak. Bentuknya anak kalau belajar merangkak waktu bayi kan lucu ya. Kadang begini dulu. Mau suruh jalan maju, jadi mundur. Ya kan? Suruh mundur, jadi ma maju. Jatuh, bangun, jatuh, bangun. Mulai belajar jalan. Belajar jalan itu jalannya sama jatuhnya banyak mana? Banyak saja jatuhnya. Tapi karena kesungguhan si bayi ini, yaitu kita tempo dulu. Ya kan? Kita tempo dulu kesungguhan si bayi ini. Maka akhirnya bisa berjalan. Jalan, belajar, lari. dia ya jatuh terus. Tapi akhirnya bisalah lari. Karena ada kesungguhan nah kesungguhan inilah yang belum kita miliki terakhir tenang nanti saya mau ngasih pengumuman ini ada Pak Muhammad juga kan saya tuh tadi lihat jam saya pengen tahu saya ngomong berapa lama gitu loh biar enak yang nonton di apa namanya YouTube itu kadang kalau downloadnya panjang tuh yang download kesian ya saya udah bicara persis satu jam terasa enggak anda ini manusia atau bukan Wangwong, <gak> nggak nggak Wangwong. Semangatnya apa semangat Wangwong, tapi jiwanya bukan jiwa Wangwong. Ya kita insyallah semangat Wangwong, tapi jiwa jangan jiwa Wangwong. Masalah nyari tempat yang kotor kotor. Satu jam kita udah bicara. Nah terakhir ini uh, untuk ngasih semangat kita ini sholat ngadep siapa? Allah. Sudah sungguh-sungguh ngadep Allahnya? belum. Nah masih ingat cerita satu guru ketika sholat khusuk luar biasa. Sholatnya nggak bergerak sama sekali. Ditanya sama muridnya atau sama temennya, guru, kamu kok bisa ya sholat tidak gerak sama sekali? Sementara kita kalau masuk masjid fenomena menarik. Itu begitu kita sholat lihat orang sholat di masjid ya, masjid manapun kita lihat kita ini kalau dilihat juga sama. Kalau misalnya ada orang terlambat lihat yang sholat atau Jenengan lihat solatnya yang disoteng di masjid-masjid yang disoteng live di TV gitu ya, coba dilihat, cari. Itu kebanyakan tenang atau polah, gerak kan? Sebentar tangannya, ya sebentar garuk-garuk sini, ya sebentar badannya ada yang goyang kanan goyang kiri, ada yang naik turun, naik turun, ya kan? Ada yang terhuyung ke depan belakang, depan belakang, betul lah itu. Macam-macam kan? Gerak. Padahal ini ngadap Allah Subhanahu Wataala. Seharusnya bisa tidak bergerak sama sekali Kan begitu Lainnya ada orang yang sholatnya tidak gerak sama sekali Ditanya Siapa yang ngajari kamu sholat seperti ini Jawabannya Kucing Jawabannya Kucing Masa sholat belajar sama kucing Yang ngajari saya bisa diem begini kucing Lah kok bisa bagaimana Saya itu lihat ada kucing kok tidak bergerak Bisa diem tenang Saya perhatikan Kenapa kucing ini kok tenang sekali Bisa tidak bergerak sedikit pun Ternyata dia itu duduk di depan lubang tikus. Duduk di depan lubang tikus. Kucing ini khawatir. Kalau nanti dia bergerak, tikusnya tidak mau keluar. Sehingga dia menanti, biar tikus tidak ngerti dia tidak bergerak. Sehingga tikusnya keluar. Tidak tahu kalau ada ku, kucing. Kata guru tadi, lawong yang namanya kucing pengin dapat tikus bisa menyabarkan dirinya tidak bergerak. Abang saya pengen dapat surga dan ridhonya Allah. Kok polahnya luar biasa? Betul betul. Berarti kesungguhannya sama kucing hebat mana nih? Hebat kucing. Berarti kita sama kucing hebat mana? Kesiaan manusia. Sering dimaki oleh hewan kan ya? Sering diladik sama hewan. Ternyata kita jauh kalah. Samaku kuci Jelas nanti saya mau kasih beberapa pengumuman ya Ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini Buat yang nonton Memang nih saya malam ini khusus mau ngajarkan bab kesungguhan Ya bab kesungguhan Tafsir al-fatihahnya Insya Allah akan saya lanjutkan Jum'at depan Walaupun maulid Tapi nanti kajiannya tafsir surat al-fatihah ya Jelas ingat yang punya baju putih untuk bapak-bapak dipakai baju warna bu putih, satu hari salawat sepuluh di pagi, sepuluh di sore hari, terus apalagi ibu-ibu diam -ibu? itu berarti lupa itu setiap orang di sini usahakan usahakan saja ya, ngajak satu orang, saya udah loh, ngajak satu orang, tau gak Tadi kan langsung saya ajak, Fit. depan hadir gitu kan. Saya langsung ngajak satu satu orang. Udah lo, saya udah ngajak lo ya. Anda yang belum ngajak kan? Belum. Jenengan nanti ngajak satu orang. Setuju? Siap? Ya. Ini kok pada siapnya enggak cedo gini. Insyaallah, Fit Muhammad Fadl serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Adhirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Mudah-mudahan Kisah-kisah yang kita dengar tadi Bukan hanya Jadi sekedar tambahan ilmu pengetahuan Tapi juga jadi tambahan amal untuk kita semuanya dan sepulang dari tempat ini enggak usah nunggu pulang Mulai dari sekarang Kita jadi orang yang sungguh-sungguh dan penuh semangat ya. Dikatakan oleh ulama Al-Himmah Ismullahil-A'zam Semangat itu Bagaikan Ismullahil-A'zam Nama Allah yang agung Ismullahil-A'zam itu adalah Nama-nama Allah yang agung yang hanya dititipkan kepada manusia-manusia kekasih Allah, nggak semuanya. Yang jelas kalau kita nih mungkin belum kelasnya dapat itu. Yang mana kalau orang doa tawasul dengan nama-nama agung -nama yang mulia ini, maka insya Allah doanya hampir-hampir hampir pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kondang. Ini, ini sebuah kisah yang menunjukkan kalau kita belum layak dapat Ismullahil al al-aklam ini. Itu pernah ada salah seorang murid datang sama gurunya minta diajari Ismullahil al -a'dam. Kata gurunya, kamu belum layak untuk megang itu. Tuh, saya sudah layak, saya sudah hafal tafsirnya, saya sudah hafal hadisnya, saya hafal ini, saya hatam ini, saya sudah bisa begini, saya sudah sholat sekian rokaat. Kamu belum bisa. Ismulah Azam ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang hatinya ber bersih. Murid tuh ngeyel, ini murid rada aneh gitu berarti. Muridnya ngeyel akhirnya sama ya sudah. Kamu sekarang ke pasar, lihat ada peristiwa apa di pasar, nanti ceritakan sama saya. Pergi ke pasar. Sampai di pasar dilihat Tidak ada apa-apa. biasa orang jualan sama orang yang beli. Ada mungkin orang gila dilihat. Tidak ada yang istimewa Jadi satu sampai sudah Akhir hari itu Menjelang sore Ada sebuah kejadian Ada orang yang badannya Gede Mungkin bodega atau apa badannya gede itu Dia bawa belanjaan banyak Kemudian ngupah kuli Kulinya tua Mungkin umur 80 tahun 90 tahun Sudah pokoknya Mambu tanah pokoknya sudah dikit lagi game over ini kuliya. Ini kuli ini disuruh bawaan barang. Arek ini kuli bawakan barang. Dibawa ini barangnya tengah-tengah jalan kuliya enggak kuat barangnya jatuh. Ditendang sama orang yang gede ini. aneh ni peristiwa, diikuti lagi. setiap dikit-dikit barang jatuh tendang, tinggi barang jatuh tendang, yang lebih hebatnya lagi sampai di rumahnya orang yang katanya bodukan yang badannya gede tadi itu, ternyata barang bawanya langsung dibawa masuk kuli yang tua yang dari tadi ditendangi, gak dibayar sama sekali. kemudian kuli ini pulang, lembur nah, ini pulang lapor sama gurunya, gak ada yang istimewa kecuali cuma satu cerita antara kuli sama orang tua itu tadi kata gurunya gini kalau seandainya kamu yang jadi orang tua tadi itu kira-kira dan kamu punya ismul alam yang kamu doakan gimana orang itu wah pangan macan perlu. saya doakan biar dimakan macan kalau perlu ambles ke bumi rumahnya hancur melarat tujuh turunan kalau kita yang jadi orang tua itu gimana Podol, tidak Sami, mawan Katanya guna tadi, kamu tahu Orang tua itu adalah guru Yang ngajari saya Ismullahil Kembali ke tema awal Kata para ulama, semangat itu Bagaikan doa yang pasti kobol Maknanya apa? Manjadah, wajad kalau orang itu sudah Semangat, sudah sungguh-sungguh Entah masuk akal entah gak masuk akal, pasti Allah pikirkan bagaimana caranya supaya orang yang semangat ini dapat cita-citanya. Pasti. Kenapa? Karena Allah itu menghargai kesungguhan seorang hamba dalam usahanya. Jangankan kita yang muslim. Maaf kita banyak dengar mungkin orang-orang yang non-muslim, yang jadinya orang kaya, yang sukses, itu mereka sungguh-sungguh. Yang non-muslim, kalau sungguh-sungguh dikasih sama Allah, apalagi yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Tuhfatul Ashraf, itu ada satu kisah, ada darwis. Darwis itu jadi orang yang kerjanya berkelana waktu itu. Kemana-mana cuma bawa baju seadanya kecil, tas kecil gitu, sama mangkok untuk makan. Sufi ini orang. Kemana-mana pernah masuk ke satu kota, ternyata di kota itu... Putri Raja lagi mau lewat Jadi semua kendaraan harus di stop Harus nunggu di samping Nunggu Putri Raja jalan Nah ini Sufi yang polos ini Datang Ternyata masyarakat Ya boleh jalan, kenapa? Putri Raja mau lewat Dilihat Yang namanya Putri Raja Ternyata cantiknya luar Biasa, pokoknya orang semanggi kalah Sangking ngayu ini, Pokoknya orang semanggi kalah itu sampai dari saking putihnya kalau minum kopi kelihatan di lehernya warna hitam gini. Nego bukan cantik tapi ngeri gitu sampai. Bu cantik banget. Dalusi dia melihat, wah. Saya keliling kemana mana belum pernah lihat wanita secantik ini. Tanya sama sampingnya, ini siapa? Putri raja. Oh, pantas kok cantik. Terus istananya raja di mana? Di sebelah sana. Bisa nganter saya ke sana? Memangnya mau apa? Saya ingin ngelamar Putri Raja Orangnya bingung, oh stres ini berarti Cuma karena maksa terus, dah ya sudah, tidak apa-apa dah, diantar dah Diantar sampai ke tempat Raja Bertemu sama Satpam Tanya sama Satpam, mau Mau ketemu Raja, loh ada perlu apa? Mau ngelamar Putri Raja Satpam yang membuatnya, oh stres berarti Sudah tapi sudah karena masa terus biar. Raja begitu berhadapan sama orang yang gembel tadi. Sufi memang dia paginya seadanya, bawa mangkok gitu sama kertas kecil. Ngomong, "Anu Raja, saya tadi lihat putrinya jenengan itu cantiknya luar biasa. Boleh enggak kalau dia saya lamar jadi kan istri saya?" Enggak nanggung-nanggung, rajanya semabot. Ini putri raja ini yang minta pangeran-pangeran dari negeri-negeri yang lain Ternyata mau dilamar sama Istilahnya gembel Raja sadar Apa-apa tadi? Diulangi lagi Mau ngelamar putri saya? Ya sudah gini aja gini, aja. gini aja. Kalau kamu bisa menuhi mangkokmu itu dengan mutiara Kamu boleh ngelamar putri saya Dianggap gak mungkin bisa Mutiara harganya mahal kalau dia nyalangi, mungkin 80 tahun lagi baru terkumpul, kan Putri Raja sudah mati. Akhirnya pergi orang ini, ya sudah, satu mangkok ya, Putri Raya. Orang ini bingung. Kalau cari ke toko, nggak ada yang bisa dijual. Apa yang mau dijual? Harga diri dijual yang nggak laku. Sekasaran ini ngotong. Nggak ada yang dijual, ini gempel kok. Akhirnya, bingung tanya tempatnya mau diara dia tempatnya mau diara di laut sudah ke laut bingung loh no. dimana ya tempatnya di dasar laut ya sudah kalau nyelam nggak mungkin kalau gitu jalan satu satunya laut harus dikuras diambil ini mangkok dibuat untuk nguras laut akhirnya ini sampai Waktu itu orang-orang lihat kesian Ini orang kesian Dibuat mainan sama raja ini Masuk menguras air laut Akhirnya kok Subhanallah mungkin Allah Ya enggak tahu mungkin Allah Menggerakkan hati ikan-ikan Sehingga waktu itu ikan-ikan Orang tak bingung lihat Ini menteng suha ini karepi apa ini. ini kok kelihatannya Menguras air laut ini Sampai akhirnya sebelum Muktamar NU Agustus, ikan-ikan sudah mengadakan muktamar. <guluh> muktamar perkumpulan ikan yang mulai ikan paus, ikan pari, ikan apalagi datang semuanya pokoknya. Rembukan, musyawarah. Ini dia pinggir ada orang gila menguras laut. Kelihatannya nyari mutiara. Yang kita bangkin, nah kalau laut dikuras, anak kita mau tinggal di mana nanti? Ya sudah. Ini kelihatannya dia nyari mutiara, ya Saudara. Kalau itu setiap ikan kamu ambil mutiara ke dasar laut, lemparkan keluar kalau dia dapat mutiara kan nanti ditinggal pasir lautnya. Benar akhirnya dapat mutiaranya itu keluar ada di permukaan laut, diambil semuanya. Setelah itu datang kembali kepada raja. Datang kembali kepada raja ini mutiaranya. Nah, karena sudah terlanjur janji. Tidak tahu raja pakai semabut lagi apa tidak itu. Pokoknya karena sudah terlanjur janji, makanya akhirnya nikah dengan putri raja. Hikmahnya. Gini. Nguras laut, itu kan sesuatu yang hampir-hampir dikatakan must, Mustahil. Tapi ketika ada kesungguhan, Allah berkuasa untuk mewujudkan itu. Dia dapat mutiara itu. Sekalipun caranya bukan dengan nguras laut. Nah, ketika kita punya cita-cita, mungkin yang kita usahakan belum tentu menghasilkan cita-cita itu, tapi Allah akan ngasih dari jalan yang lain supaya kita bisa mendapatkan sesuai yang dengan kita cita-citakan. Dan kita semua jadi orang yang semangat. Amin. Allahumma, amin. Cukup ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edwin atau Mas Abdul Wahid, tolong ambilkan lembaran solawat enam solawat masurnya. Kasihkan ke saya ke depan sini, hadirin, para pemerah, kesungguhan nguras laut demi dapat apa tadi mutia, mutiara. Maka sama Allah pun diberi mutiara walaupun laut belum terkuras dan tidak mungkin bisa di, dikuras. Yang penting kan tujuannya tercapai, karena ada kesungguhan menjadah. Wajar. Nah pada malam hari ini Saya mau ngajak jenengan semua Ini kira-kira bangunan ini Mau dibeginikan berapa lama enaknya Saya mau nanya Pengen bangunannya cepat jadi atau lama jadinya Pengen bangunannya cepat jadi atau lama jadinya Di sini enak atau tidak enak Enak Cuman ini kalau tidak kita cor atasnya Kan tetap hujanan terus gitu kan Butuh dicor Butuh di, dicor Kemudian 15 Mei itu lama Atau cepat Sekarang tanggal berapa ini Hah? Besok nah Berarti berapa bulan lagi Ini Februari, Maret, April Mei. 3 bulan lagi 3 bulan lagi eh, Saya Harus melunasi Kekurangan tanah sebesar 1,5 Miliar tanah ini Yang kita beli untuk majelis Kira-kira itu banyak atau dikit? Dikit Banyak atau dikit? Dikit Banyak atau dikit? Jangan ngomong banyak Dikit aja gitu Itu banyak atau dikit? Dikit Cuman 1,5 Atau 1,500 Jutanya jangan disebut 1,500 1.500 juta itu sedikit kalau dibagi orang seribu paham dibagi orang seribu jadinya sedikit berarti kalau satu orang kira-kira cuma ngeluarkan uang berapa itu satu juta setengah betul kan satu juta setengah kali seribu jadinya 1,5 m nah bagi yang lihat tontonan ini yang lihat tontonan ini ada waktu tiga bulan untuk meronasi majelis ini. Saya buka kesempatan ini untuk anda semua berlomba-lomba berpartisipasi nabung akhirat yang abadi. Misal, Pak saya nggak kenal saya gitu ya karena Pak Pak gitu. Pak saya mau nyumbang langsung aja 2 m itu Pak. Nanti yang setengah m untuk bangun itu yang saya tunggu-tunggu. Itu yang saya tunggu tunggu manusia model begitu itu ya seperti saya nguras-nguras laut tadi kita ya mustahil gitu kan ya seperti seperti Darwis tadi yang nguras nguras laut gitu kan kelihatannya mustahil tapi siapa tahu ya ada yang nonton tayangan ini digerakkan hatinya sama Allah Subhanahu wa taala sadar ini sesuatu yang yang manfaat kira-kira ini majlis manfaat atau enggak manfaat manfaat dan dibutuhkan orang banyak siapa tahu ada yang digerakkan hatinya kemudian tergerak Ya kemudian tergerak Nah saya tidak nunggu tidak akan menunggu yang tergerak hatinya jauh-jauh di sana. Saya mau mengajak jenengan semua hatinya tergerak Caranya gampang tidak suh, susah. Saya buat lembaran solawat ini enam solawat masyhur. Ongkos cetaknya murah. Ongkos cetaknya murah. Tapi ini saya jual dengan harga minimal sepuluh ribu rupiah. Artinya kalau saya bisa jual 150 ribu eksemplar, maka itu selesai. Kan begitu? Kalau dibayar 10 ribu rupiah. Kalau ada orang yang mau bayar ini, satu lembar 2 miliar, yo alhamdulillah. Itu, itulah yang saya tunggu. tunggu. Nah, babe saya gak punya uang 10 ribu. Cara gimana? Kalau jenengan sendiri yang beli nanti sedikit. Kan begitu ya? Saya pengen jenengan membantu kita-kita ini uh, relawan-relawan Ar-Utuh untuk menjualkan lembaran ini paham ya? Menja menjualkan lembaran ini kepada siapa? kepada kenalan yang kenal mungkin mau ikut uh, investasi akhirat satu lembar ini minimal 10 ribu rupiah mau dibayar 200 ribu juga bu? boleh dibayar 1 juta juga? boleh nanti yang berminat pengin mencoba untuk membantu menjualkan. Misalnya nanti dibawa kok enggak laku ya tinggal dikembalikan. Paham ya? Diba enggak laku tinggal dikembalikan. Nanti pulang dari masjid ini ambil saja di depan situ, mau bawa berapa terserah jenengan, tidak usah dihitung, jenengan hitung sendiri. Saya pasrahkan jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada yang ambil kok nanti dijual kemudian enggak sempat dikasihkan uangnya tidak jadi masalah. Paling masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya, Insyaallah kan tidak begitu ya. Artinya dihitung sendiri. Saya ngajak semuanya berjuang bersama-sama. Kira-kira berat atau enggak itu? Yang bisa loh ya, yang enggak bisa enggak usah. Paham ya? Yang bisa. Jadi yang bisa itu maksudnya mungkin oh saya punya teman 10 ini kira-kira kok mau Oh saya punya teman lima, kira-kira kok Mau, oh saya punya keluarga besar nih, Kira-kira kok, mau insya Allah Kalau diajak, maka ya bawa ini Satu, orangnya juga akan jadi Suka baca sholah, sholawat Yang kedua, hasilnya nanti digunakan Untuk melunasi kekurangan ta tanah Bagi yang nonton tayangan saya ini Khusus malam hari ini Teman-teman saya, dimanapun Anda berada Kalau menonton tayangan ini Atau mendengar suara saya lewat radio Kalau Anda betul-betul ingin pahala yang berlimpah dan dapat kesempatan emas di Masjid Ar-Raudhah ya saat ini saatnya. Ini kalau buat saya seperti perang Badar. Sahabatnya Rasul itu yang pahalanya paling besar adalah sahabat yang ikut perang Badar. Ila kiamah pahalanya enggak habis tuh sahabat yang ikut perang Badar. Nah, orang-orang yang membantu untuk melunaskan tanah Masjid Ar-Raudhah itu ibarat sahabat-sahabat bagi saya, ibarat sahabat-sahabat yang ikut perang Badar yang mampu yang punya uang. Kalau enggak punya uang, doanya harus lebih sungguh-sungguh didoakan sungguh-sungguh. Saya pengen tidak nunggu 15 Mei, saya pengen awal Maret sudah lunas. Mesti ngomong Habibie gendong. Habibnya Ki, Gi. gila gitu kan ya. Masa 1,5 M waktunya cuman 15 hari. Caranya bagaimana? Caranya ya tadi itu kita bergerak walaupun tidak masuk akal tapi tunjukkan kesungguhan usaha yang maksimal nanti Allah akan gerakkan itu rapat muktamar ikan paus dan ikan yang lain di laut muktamar gitu kan ikan-ikan muktamar nanti yang nonton ini juga akan rapat akan muktamar dengan keluarganya masing-masing dengan mungkin suami dengan istri istri dengan suami pribadi masing-masing muktamar dengan ha dengan hatinya Tergerak insyaallah bisa jadi sesuatu yang bermanfaat paham Karena saya pengen Kalau bisa awal Maret itu sudah terkumpul uangnya Saya pengen awal Maret Saya mau fokus Untuk belajar lagi semaksimal mungkin Karena saya mau mengajar jenengan Dengan mengajar yang semaksimal mungkin Semua buku yang saya perlukan Sudah saya siapkan Tinggal saya jegur untuk fokus membaca dan membaca dan membaca dan membaca lebih banyak lagi sehingga nanti tiap Jumat jenengan itu akan dapat tambahan ilmu yang lebih banyak lagi kira-kira pengen atau nggak pengen pengen dan saya akan fokus untuk merencanakan kira-kira rohuloh ini dikasih tambahan kegiatan apa apalagi kajiannya apa lagi ngelolanya itu sehingga tempat ini betul-betul bisa bermanfaat Jelas semuanya Alhamdulillah Hari kita akhiri majlis ini Kalau ada yang nanya Habib kalau saya mau bantu yang di rumah ya Mau transfer kemana Udah cari saja di Facebook itu ya, Rekening saya Itu sudah jelas ada di Facebook Atau di website-nya Aroldoh Di situ sudah ada Semuanya atas nama Novel Tidak ada nama yang lain N-O-V-E-L Hati-hati dengan peningan Puan, hati-hati nanti orang tak transfer pakai nama Habib Muhammad jangan dikasih ya itu namanya tetap Novel. Novel. Saya pakai 3 bank itu ada BCA, BNI dan Syarikahman, Mandiri ya BSM. Nanti bisa dicek. Insyaallah manfaat. Insyaallah Barokah. Nah ibu-ibu yang mungkin agak ngantuk malam hari ini karena udaranya memang udara bawa ngantuk ni ya. Sebelum pulang nanti melek dulu ya bu ya. Jangan sampai pulang sama kerip krep takutnya di situ nanti terpleset karena itu ada undak undangan Ati a, ah, Mari kita bacakan dulu al-fatihah untuk adik-adik kita yang akan ujian, ya, yang akan ujian aja. Ada yang mau ujian dapatkan beasiswa. Ya semoga eh, dimudahkan ujiannya dan hasilnya bagus. Ya. Al-hadis ini al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana'budu wa iyya kana'sta'in. Dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang tidak menggairah. Yang tidak mendapat. Kemudian untuk saudara-saudara uh, kita yang sedang sakit, khususnya Ibu Sri Sumarsih di Sanggraha, kemudian untuk adik-adik adik kita yang sedang sakit, di antaranya Ananda Nadzira yang berumur 8 tahun Cucu dari Bapak Partin Yang mondok di rumah sakit Ngipang, Surakarta, Semoga lekas sembuh Dan terkhusus untuk cucu dari Ibu Sehah Afiah yang sedang juga sakit Di rumah sakit Semoga diberi kesembuhan Dan semua yang lagi sakit Semoga sembuh dari segala macam penyakitnya al fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh Amin. Satu Fatihah lagi. Semoga majelis ini pembangunannya bisa selesai di akhir Mei. Ya, semoga pembangunannya bisa selesai di akhir Maih masalahlah wal jama'alah dan pelunasannya bisa terkumpul uangnya di awal Maret Alhadiniyah wal aqnatin sholihah tin jamiat nafiah wa ila hadratin al-fatiha A'udzu billahi minasy syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ya rabb wadallia kana srotal amin. Bagi yang tidak punya uang tapi pengen solawat ini silakan ambil saja gratis ya. Saya lupa, yang tidak punya uang pengin selawat ini silakan ambil saja gra gratis. Tapi yang punya uang silakan dibayar sesuai dengan niat masing-masing. Nanti langsung saja uangnya dimasukkan ke gentong amal itu akan kita gunakan untuk pelunasan tanah ya dan sebagainya. Terima kasih. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin miftahi babirahmatillah adada fi albilah صلاةً وسلاماً دائمين بدوام ملك الله وعلى آله والصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اكذي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز أن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسرق بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك faktu min auliyak wasrubbi sabila hudak wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala terima kasih atas kehadirannya jangan lupa Jumat depan maulid usahakan satu orang bawa satu teman ya satu lagi al-Fatihah untuk almarhumah ibu siti maryam semoga Allah menjadikan kuburnya sebagai taman-taman syurga meletakkan rohnya bersama para nabi para siddiqin para syuhada dan para sholihin wa ila hadrotin nabiy sallam al-Fatihah